Yang saya cintai, yang saya banggakan Khaldirin, khaldirat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku Ikhwatal Iman Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati Rahimakumullah Alhamdulillah Atas rahmat Allah Atas taufik dan izin Allah Siang hari ini Sama-sama kita dapat bersilaturahim Hadir di majlis yang mulia ini Dalam rangka Ngaji bersama sekaligus peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Mu'min Mudah-mudahan Majlis yang kita ikuti ini benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberadaan TPQ Baitul Mukmin ini benar-benar mampu memberikan manfaat ah, maslahah untuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mampu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia yang dicintai Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Setidaknya menjadi manusia yang sehat dohir batinnya, sehat jasmani rohaninya. Karena akhir-akhir ini banyak mewabah penyakit-penyakit yang meresahkan Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani Ini perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi Terlebih ini masih musim pancaroba Kok malah koyok dinas kesehatan Di beberapa daerah banyak wabah penyakit. Saya Alhamdulillah ngaji udah hampir keliling Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya sabah. Wes tahu tak sobo. Dan ini lagi marak penyakit. Kelumpuhan Banyak penyakit lumpuh Mudah-mudahan tulang bawang-bawang barat ini aman yeah. Tapi yang saya maksud dengan penyakit lumpuh itu begini Kaki ini Kalau lagi diajak jalan ke pasar Keliling pasar tujuh kali kaki diajak melangkah ya kuatai Apalagi kalau lagi ke mall, naik turun mall itu sampai tujuh kali, lapan kali, kaki melangkah ya kuat. Ay. Kalau di alun-alun di lapangan lagi ada acara, ngiteri alun-alun sampai dua belas kali, itu kaki melangkah ya kuat. Ay. Padahal itu kalau dihitung jarak tempuhnya jauh. Sementara masjid, yang jaraknya dari rumah cuma lima belas sampai dua puluh meter, Dengar azan, kaki diajak melangkah gak kuat. Wanten apa badan? Wanten apa badan? Wangi toko? Ngancung? Pengumuman, itu orang terserang penyakit lumpuh parah. Talang segera diobati sebelum diamputasi kalau lumpuhnya nanti udah parah semakin parah semakin parah awas nanti diamputasi dan yang ngamputasi langsung Allah timbangannya sikit lumpuh ndak bisa diajak melangkah ke tempat-tempat kebaikan ndak bisa digerakkan untuk ibadah dah diamputasi cara nih macam macem, -macem. Tepat naik motor lindes teleler ngek Risan Prutul Mohon maaf Kaki lumpuh itu Dengar ada tabligh akbar Dengar ada pengajian Kaki diajak melangkah Mulutnya nanya dulu Seng ceramah sopoh <Syukur> Kapan ceramahnya seneng ya Berangkat Kapan gak seneng ya Apalagi malam hari ngaji itu kalah dengan jodha akbar <Syukur> ngkiyai so kalah karomaha mangal kaki lumpuh diajak zikir diajak baca quran diajak solawat diajak majelis ta'lim baru dapat 15 menit 25 menit yang kesemutan, yang keringgingan silon, dulocor, sembujung, metengkrang tapi kalau lagi ada Orjen Tunggal, lagi ada band, lagi ada Ndang Dut. Sikil itu diajak joget seorang itu sekoke. sendut, so, ndut, ndut, ndut, ndut, ndut. Ditanya sama temannya, enggak sampai mas. Tidak, cocok ini. Ndut, ndut, ndut, ndut. Kaki lumpuh.